Ini menghendaki kehidupan dunia saja dan hiasan-hiasan duniawi. Apa sih hiasan duniawi? Itu? Harta, berlian, ya, anak-anak, kendaraan, rumah, macam-macam hiasan dunia. Kalau cuma mau itu dan anda berusaha untuk meraih itu, Tuhan akan berikan anda. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. itu artinya kami sempurnakan. Tergantung dari usahanya. Wa fiha la yubkhasun, mereka itu tidak akan dikurangi sedikit pun dari usahanya. Mari saya kita jelaskan apa yang dimaksud Allah dengan kami sempurnakan. Eh yang pertama, bisa jadi kalau dia melakukan kegiatan Allah ada menetapkan Hukum-hukum Allah ada menetapkan Apa yang dinamai Hukum sebab dan akibat Kalau dia ikuti Hukum sebab dan akibat Sempurna ini. Kalau kurang Tidak sempurna Pokoknya Allah tidak mengurangi itu Karena itu, kalau ada orang tidak beriman, tetapi dia bekerja bersungguh-sungguh sesuai dengan hukum-hukum sebab dan akibat yang ditetapkan Allah, dia berhasil atau tidak? Berhasil. Kalau dia beriman tapi tidak mengikuti hukum-hukum sebab dan akibat, berhasil enggak? Tidak akan berhasil. Itu saya kira. Yang kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Selalu. Pemirsa tetaplah bersama kami, kami akan melanjutkan kembali pembahasan ini setelah yang satu ini. Tapi, sebaliknya bagaimana? Dia batasi dirinya, dia memandang jauh bahwa masih ada hidup sesudah masa ini. Nesa Metro TV, terima kasih masih bersama kami di program Tafsir Al bersama Bapak Kuresihab. Bagi anda yang baru saja bergabung bersama kami pada pagi hari ini, kami sedang membahas Surat Hud ayat 15 hingga 24. Di segmen sebelumnya, Pak Kurei sudah menjelaskan bahwa siapa yang menghendaki kehidupan dunia saja dan perhiasannya, dan Allah akan memberikannya tergantung usahanya. Dan Allah sudah menetapkan hukum-hukumnya untuk manusia. Hukum seperti apa akan dilanjutkan kembali oleh Bapak Kurei. Silakan Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu tadi salah satu penafsiran dari makna ayat ini. Kita dulu harus garis bawahi bahwa kenyataan menunjukkan ada orang yang sudah berusaha gagal, ya kan? Nah, itu eh, eh, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia belum menyesuaikan upayanya dengan hukum sebab dan akibat. Kemungkinan yang kedua ada pengecualian dari Allah kini kita fahami ada ayat di surah Al-Isra. Itu menyatakan begini, "Mankana yuridul ajilat ta'ajjalnallahu fiha ma nasya liman nurid." Siapa yang menghendaki kehidupan duniawi yang cepat berakhir ini, kami percepat untuknya sesuai kehendak kami terhadap siapa yang kami kehendaki. Itu rezeki biasa datang tanpa kita usahakan biasa diusahakan dia tidak datang. Saya biasa memberikan contoh yang paling eh, jelas itu, itu burung walet, ya. Ada yang buatkan segalaannya nggak datang-datang, ada yang nggak. Jadi, eh demikian, ya. Sekarang eh, pengertian yang kedua, ada orang-orang dalam kehidupan dunia ini berbuat baik. Berbuat baik itu kita bisa bagi dua, bisa jadi ibadah. Bisa ibadah murni bisa jadi non-ibadah Dia Pergi haji Kalau dia Beriman Tapi tidak ikhlas diterima gak ibadahnya nah. Kalau dia tidak beriman Tapi ikhlas diterima gak Gak diterima juga Ya kan Karena syaratnya harus beriman Nah Kita ambil sekarang sisi lain Ada satu orang tidak beriman Dia membantu orang miskin Diterima enggak dia punya pengabdian? Diterima karena itu bukan ibadah murni Nah ini katanya yang dimaksud kami sempurnakan untuk dia diamannya Yang ketiga kita jelaskan biar lebih rinci Yang ketiga begini Orang beriman itu, orang yang percaya pada hari kemudian itu Sebenarnya geraknya terbatas Orang yang tidak percaya dia bebas mau apa saja orang yang yang yang tidak percaya pada hari kiamat itu dia mau gunakan uangnya sesukanya bisa tidak dia silahkan kalau kamu mau gunakan uangmu sesukamu kalau orang beriman Oh enggak nih saya harus gunakan dengan baik saya harus bayar zakat kan terbatas dia dia toh yang tidak beriman saya tidak perlu sabar saya biar korupsi dia bebas itu makna ketiga dari ayat kita ini. Nah, orang-orang yang semacam itu menurut ayat kita ini adalah ulaika alladzina laysalahu fil akhirati illan nar wa habita fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ya orang-orang yang hanya mau dunia tanpa ada pembatasan-pembatasan itu mereka itu yang nanti di akhirat tidak memperoleh sesuatu kecuali api neraka. Apa yang mereka lakukan itu sia-sia Dan batal juga segala upaya mereka hmm. Tetapi Sebaliknya bagaimana Dia batasi dirinya Dia memandang jauh bahwa masih ada hidup Sesudah masa ini Dia mempunyai nilai-nilai yang dia anut Orang-orang itulah yang akan mendapat tempat yang baik Di akhirat Oke okay. Baru saya pernah katakan dalam episode yang lalu bahawa surat hud ini intinya berbicara tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad. Nah kita sekarang eh, baca ayat lanjutnya. Afa man kana Allah bayina timurabbihi waetluhu syahidu minum wa min kablihi kitab Musa imaman warahmat. Bagaimana pendapat kalian seakan akan Allah kata begitu. Kalau ada satu orang Punya bukti yang jelas Dari Tuhannya melalui Kepribadiannya Lalu Ditunjang lagi orang itu Oleh satu bukti yang lain Yaitu wahyu Al-Quran Dari Allah Lalu yang ketiga Ditunjang lagi Oleh bukti yang lain Yaitu namanya, sifat-sifatnya Diuraikan dalam kitab-kitab Suci yang lalu, kira-kira bagaimana orang ini Anda mau percaya atau tidak saya beri contoh Ibu perlu melihat eh, Ijazah dokter Sebelum pergi ke dokter berobat Tidak. Kenapa pergi? Karena dikenal dia Dokter dia yang pandai Nabi Muhammad begitu Perlukah kita yang mengenal beliau Sebelum jadi Nabi Seorang yang jujur, seorang yang baik, seorang yang ini, perlu lagi kita katakan bahawa dia berbohong. Ia tidak perlu bukti. Nah, kalau begitu, lantas ada lagi bukti berupa Al-Quran. Mesti anda ragu bukti ketiga, kalau sifat-sifatnya, keadaannya sudah disebut dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Ini bukti yang bergandan Kalau begitu Sebenarnya Seandainya tidak ada Al-Quran Tidak ada mu'jizatnya Nabi saja yang menyampaikan Ada hari kemudian ada ini Kita sudah harus percaya Seperti kita percaya pada dokter Yang memberikan kita resep Bisa jadi racun kan? Bisa jadi racun gak? Bisa jadi. Tapi kita percaya dia dokter Nah itu nah, Karena itu Beliau dan orang-orang yang beriman kepada beliau Itulah yang akan mendapat Kebajikan dunia dan akhirat Sedang yang tidak mempercayainya Dari aneka kelompok Bisa Kelompok Yahudi, bisa kelompok Nasrani Bisa komunis Bisa sekuler Siapapun, maka Yang menantikan dia adalah neraka Karena itu Jangan sekali-kali ragukan Nabi Muhammad Baik Baru dia lanjutkan, Om Azza wa Allahi Kadiban, Ulaika yuraduna ala Rabbihim, Oyakulul ashaduhu Ulailadina kadibu ala Rabbiim, ala ala an ala al Orang-orang siapa siapa siapa orang yang paling kejam, siapa orang yang paling buruk perlakuannya daripada orang yang mengada-ngada atas Allah padahal dia berbohong. Itu orang yang paling buruk. Sedang Nabi Muhammad kan? Sudah digelar sebelumnya seorang yang Al-Amin, yang terpercaya Baik Orang-orang eh, yang eh, mengatasnamakan Allah dengan berbohong itu Mereka itu akan dipaparkan kepada Tuhannya akan dimintai, akan diperhadapkan kepada Allah Untuk dimintai terpertanggungjawabannya Lalu orang-orang yang ada di sekitarnya berkata Itulah orang-orang yang pernah ingkar kepada Allah Itulah orang-orang yang mendustakan ajaran-ajaran Allah Sungguh kutukan Allah terhadap semua orang-orang yang berlaku aniaya Siapa yang berlaku aniaya itu? Aladzina Yasuduna Ansabilillah Orang-orang yang menghambat orang-orang untuk berjalan di jalan Allah Itu banyak itu caranya Ada orang mau sedekah Sudahlah tidak usah banyak-banyak sedikit aja. Menghambat atau tidak itu? Hati-hati ah, Ada orang mau berbuat kebaikan Udah tidak usah dulu ke masjid Tidak usah dulu ke pengajian Kita ke sana aja. Itu menghambat nah, Ada hambatan itu berat Ada hambatan itu ringan eh, Dan menghendaki agar ajaran ini bengkok Ajaran Islam itu sirat al-mustaqib Jalan lebar yang lurus Tidak usah bengkokkan lagi dan mereka itu yang tidak percaya ada hari kiamat Mereka itulah yang nanti tidak akan mampu untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya Tidak ada juga yang membela dia dan dilipat gandakan siksa atas mereka Kenapa dilipat gandakan? Sekali karena dia sesat Kali kedua karena apa? Karena dia menyesatkan orang Dia sudah tidak bayar zakat Nah, sesaat itu ya Baru dia larang lagi orang zakat Dia sudah tidak sholat Lalu dia larang lagi orang sholat Itu sehingga dilipat gandakan eh, siksanya Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali Baik. Pemirsa, tetaplah bersama kami Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini Bagaimana menyadarkan orang yang Silo akan kenikmatan duniawi Terima kasih Pemirsa, Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quray Sihab. Kita akan lanjutkan kembali Pak, bahasan kita. Ya, jadi tadi kita katakan bahwa orang-orang yang disebut sifat-sifatnya sebelum ini, yang sesat dan menyesatkan, itu dilipat gandakan siksa atas mereka. Bukan karena Tuhan kejam, itu buah dari amal mereka. Baru dia katakan... Makanu yastati'una Sama wa makanu yusirun Mereka tidak mau Sehingga tidak Bisa mendengar Mereka tidak mau melihat Sehingga tidak bisa melihat Maksudnya apa? Mereka tidak mau buka hatinya Mereka tidak mau belajar Mereka tidak mau mendengar Sehingga ah. Baru dikata <tuh>. Orang-orang itulah yang rugi dirinya rugi Modalnya hilang Modal kita itu antara lain mata kita Telinga kita Hati kita Ini tidak digunakan Rugi dia ya. anhum Dan hilanglah dari pandangan mereka Apa-apa yang mereka pernah duga Misalnya mereka menduga bahwa berhala itu bisa membantu mereka mereka menduga bahwa uang itu bisa membebaskan mereka hilang semuanya tidak ada artinya bahkan uh, eh, eh, la jarama annahum fil akhiratihumul akhsarun tidak diragukan lagi bahwa mereka itu di akhirat nanti adalah orang-orang yang paling merugi jadi ada orang rugi ada yang paling rugi Orang yang paling merugi itu antara lain dikatakan oleh Al-Qur'an alladzi dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sudah buruk amalnya di dunia tapi dia kira baik. Ada orang buruk dia sadar kalau ini buruk. Ini orang yang paling merugi yang buruk tapi dia kira baik. Jadi dia punya harapan di sana ternyata sia-sia. Baru dia katakan, inna ladinamanu wa amilus wa akbatu ila Rabbim. Ulai ashabul jannatim fi al khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mantap hatinya, tenang hatinya, menerima ketentuan-ketentuan Allah. Mereka itulah penghuni sorga dan mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan antara yang pertama dan kedua, yang beriman dan beramal saleh dan yang tidak itu seperti satu pihak buta dan tuli dan yang satu melek dan mendengar hmm. kalau cuma buta tapi tidak tuli mungkin dia masih bisa mendengar ya kan ini buta tuli nah, kalau yang satu bagaimana dia melek dan mendengar jadi mantap udah ini mantap. dia udah lihat dia dengar lagi seandainya dia buta tapi bisa mendengar bermanfaat nah, Orang yang beriman itu melek terbuka mata kepalanya dan mata hatinya, terbuka telinganya sehingga bisa mendengar tuntunan. apa sama keduanya tanya Allah? Hal yastawiyani masal? Afara tadzakkarun? Apakah kalian tidak mau berpikir tentang Contoh-contoh keterangan-keterangan yang diberikan oleh Allah. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang melek dan mendengar semua ya bu ya Amin. Kita akan berikan kesempatan uh, pada pemirsa untuk bertanya Pak ya, silakan. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kuresihab. Saya Pak Sudarso sebagai Profesi Sukir Baya mau menanyakan bagaimana menyadarkan. Orang yang silo akan kenikmatan duniawi. Terima kasih. Baik, bagaimana kita menyadarkan ini? Eh, mari kita melihat dunia ini bagaimana? Dunia ini tidak kekal. Alangkah banyaknya orang yang kaya yang jatuh miskin. Ya, alangkah banyaknya orang yang berkuasa yang turun dari kekuasaannya Karena tidak ada yang kekal di sini. Jadi kalau orang silau dengan kehidupan dunia, dia akan terperdaya oleh dunia. Nah, karena itu lihatlah bahwa kaki itu silih berganti ke depan. Ya. Eh, eh segala sesuatu ada pasangannya. Listrik pun ada pasangannya Hidup dunia juga ada pasangannya Pasangan hidup dunia itu akhirat Jadi kalau dia silau di dunia Dia lagi tidak melihat lagi kok apa yang akan datang Jadi orang yang semacam itu harus disadarkan Dengan melihat Kenyataan-kenyataan hidup di dunia ini Alangkah banyaknya Orang-orang yang silau Sehingga lupa diri Dan lupa akan Kenyataan hidup yang ada disini Saya kira itu salah satu yang di, Itu sebabnya dalam Al-Quran Nanti dalam salah satu episode kita akan terangkan Al-Quran seringkali Mengkisahkan Pengalaman Masyarakat lalu, orang-orang dulu Dan sebagainya Untuk menyadarkan bahwa Kehidupan dunia ini sementara Cepat Berlalu Kalau bukan dia yang meninggalkan Anda Anda yang tinggalkan dia Ya kan? Baiklah, saya kira. Baik, nah, akan lanjutkan kembali Pak Dan saya akan berikan kesempatan untuk ibu-ibu untuk bertanya Tapi sabar dulu ya Pemirsa, tetaplah bersama kami Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini adil kan nah kalau ada satu orang melakukan kegiatan bukan karena Allah wajarkah dia minta upahnya pada Allah Terima kasih, anda masih bersama kami di program Tafsir Al Misbah bersama Bapak Kuresihab. Tadi sesuai janji saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Ya, Mas Adit dulu atau istrinya, Mas Adit silakan Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Terima kasih, Pak kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah kami dapat pencaharan pagi ini yang luar biasa sekali. Kami sebagai pasangan muda yang kadang-kadang mohon maaf silau dan tidak tahu gimana berusaha di dunia. Ibaratnya tadi ayat kelima belas Tentang wat dunia Ada orang yang tidak punya iman Tidak beriman Tapi tahu hukum sebab akibat Akhirnya sukses pak Kita lihat di dunia ini juga Ada kelompok-kelompok tertentu Yang menguasai finansial di dunia Tapi ada juga orang yang beriman Tapi tidak tahu hukum sebab akibat Akhirnya nyonseu pak Dungo terus berdoa terus Tapi gak sampai-sampai rezekinya Mungkin yang kami tanyakan Jangan sampai kami juga sebagai pasangan muda Yang sedang berusaha dan berupaya saat ini ya. eh, Jangan sampai silau dengan dunia juga Tapi juga tahu keimanan dan tahu hukum sebab akibat itu Demikian dari kami Pak Terima kasih Iya, saya kira benar Ada dulu satu hal yang kita eh, perlu garis bawahi Yang pertama eh, Semua eh, kegiatan itu bisa berdampak kegiatan baik berdampak baik kegiatan buruk berdampak buruk nah eh, kita bisa ber, eh, agama mengajarkan kita ibadah murni mengajarkan kita juga kegiatan yang dimaksud karena Allah ibadah murni itu ganjarannya bukan di dunia kalau ada cuma panjar anda sholat Seribu rakaat sehari Dapat ganjaran di akhirat Jangan sholat Lentas tunggu Wah saya mau kaya raya Tidak Karena itu prinsipnya ganjarannya di akhirat Melanggar Ada satu orang Jangan jauh-jauh Sahabat-sahabat Nabi Muhammad berperang Perang Uhud Kalah Padahal Nabi beriman Karena dia tidak mengikuti sebab dan akibat yang ditetap Hukum sebab dan akibat Melanggar perintah pimpinan Ada satu orang sangat bertakwa Salatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus Makan makanan kotor, sakit perut gak? Kenapa? Karena dia tidak melanggar Nah, sebaliknya ada satu orang Durhaka macem-macem Tapi bekerja keras Mengikuti sebab dan akibat Kaya raya gak? Bisa dia kaya raya Dia dapat dampak amal baiknya Di dunia Di akhirat bagaimana? Nah, dia akan tersiksa jadi ini yang harus kita... Jadi jangan beranggapan... Bahwa otomatis kalau Anda salat, Baca Quran... Baca surat tabarak... Banyak-banyak ini-ini segala... Hmm. Itu lantas rezekinya melimpah. Kita bekerja sambil berdoa... Ya kan? Hmm. Jangan cuma doa... Saya kira itu... Silakan penanya berikutnya... Terima kasih... Saya... Nama saya Ibu Lisa Adil... Saya dari Jemaah Subuh Masjid Raya Bintaru Jaya Sektor 9 Yang saya mau tanyakan Pak Dalam Al-Quran disebutkan Bahwa bisa saja Amal menjadi sia-sia Di akhirat Perbuatan apa saja Yang bisa membuat segala perbuatan Baik di dunia menjadi sia-sia Mohon penjelasan Makasih. Terima kasih Tuhan. Bagus yang pertama secara umum tidak ikhlas. Gitu, hmm. ya Al-Qur'an juga ada menyebut begini, "La tubtilu sadaqatikum bil wal adza." Jangan membatalkan sedekah kamu dengan menyebut-nyebut hmm. sambil menyakiti hati orang yang engkau beri. Itu salah satu. Ya jadi banyak tapi intinya tidak ikhlas Orang yang tidak ikhlas itu Yang tidak percaya pada Allah Jangan menuntut Ganjarannya Pada Allah Saya beri contoh Seandainya ada seorang yang bekerja Pada saya Dia kerja sama saya Bisakah dia datang pada ibu Minta upahnya Bisa gak Gak adil kan Nah, kalau ada satu orang melakukan kegiatan bukan karena Allah, wajarkah dia minta upahnya pada Allah? Rohikannya sangat lurus. Jadi intinya yang tidak ikhlas, tidak percaya pada Allah, itu sebenarnya Al-Qur'an berkata, "Wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haban mansura." Kami menuju kepada amal-amal baik mereka. Yang tidak percaya padaku kami jadikan itu seperti debu yang berterbangan hmm. tidak ada artinya jadi itu tidak okay, artinya oh. ya baik silakan penanya berikutnya terima kasih nama saya Fitra dari Bintaro uh, saya mau tanya orang yang menghalangi orang dari jalan Allah disebut oleh Al-Quran tidak percaya kepada hari akhirat. Mengapa Al-Qur'an menyebut demikian dan tidak menyebut mereka dengan tidak percaya kepada Allah saja? Mohon penjelasan. Terima kasih. Eh, bagus Bu, bagus. Jadi begini Bu. Kalau saya percaya, saya tahu. Katakanlah saya kenal Ibu. Dan saya kenal Ibu bisa memberi eh, saya sesuatu yang bermanfaat besok saya mungkin akan baik pada ibu. Tapi kalau saya kenal ibu, tetapi oh ibu sudah akan pergi besok. Apa saya masih bisa mengharap dapat dari ibu? Tidak. Orang-orang mau -orang pergi besok. Ya kan? Saya percaya Allah. Saya kalau saya tidak percaya ada hari kemudian, saya tunggu sekarang dan di sini tapi kalau saya percaya ada hari esok kalau sekarang dan di sini saya belum dapat saya akan dapat besok itu sebabnya ada ayat yang turun ayy ara'aita alladzi yukadhibu eh, bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim tahukah engkau orang yang mendustakan hari kiamat Ad-Din di situ salah satu maknanya hari kiamat. Mereka itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Kenapa dia hardik anak yatim? Karena dia berkata ini tidak bakal membalas nih. Ini tidak akan punya kemampuan untuk ini. Tapi coba kita dia percaya bahwa ini anak nanti bakal jadi hebat nih. Ini anak bisa memberi saya bantuan, dia bakal hardik atau tidak? Tidak. Jadi kepercayaan akan hadanya hari kemudian itu Mempunyai pengaruh yang sangat besar pada kegiatan seseorang ya. Jadi semua agama Selama itu agama percaya bahwa ada hari esok Kalau orang tidak percaya hari esok Kita dalam agama Menanam pohon Ada orang tua tanam pohon Hei kamu udah mau mati ini pohon berbuah Sepuluh tahun lagi iban saya harap ada yang makan nanti saya terima ganjaran ya. Jadi dia tekankan perlunya percaya pada Allah dan hari kemudian. Saya kira eh, eh, jelas ya. Baik, okay. tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa ada bukti-bukti tentang kebenaran nabi, yaitu kepribadian Al-Qur'an, nama dan sifatnya itu terdapat dalam kitab terdahulu. Pertanyaannya itu, Pak, apa penjelasan dalam kitab terdahulu tentang Nabi Muhammad? Pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program Tafsir Al Misbah bersama Bapak Kureisihat. Bapak silakan jawab pertanyaan saya. Jadi apa penjelasan oh, kitab terdahulu tentang Nabi Muhammad? Iya baik kita kan tadi berkata bahwa apa makna ala bayinatimirrabih yatluhu syaidun minhu dan seterusnya bahwa Nabi Muhammad itu ada tiga bukti. Yang bisa mendukung orang untuk percaya beliau Yang pertama kepribadiannya Yang kedua Al-Quran yang disampaikannya Dan yang ketiga adalah Apa yang termaktub dalam kitab-kitab yang lama Yang pertama kepribadian beliau Orangnya jujur, tegas, baik kepada setiap orang Digelar dengan orang yang terpercaya Yang kedua Al-Quran Beliau menyampaikan Al-Quran, menyampaikan berita-berita gaib, menyampaikan isyarat-isyarat ilmiah, padahal beliau tidak pandai membaca dan menulis. Nah, yang ketiga, berita tentang kedatangan beliau sebagai Nabi itu tersebut dalam kitab-kitab suci yang lalu. Silakan saya akan berikan kesempatan Mbak Zaitun untuk bertanya. Makasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak menarik kalau kita berbicara mengenai ini semua ya Pak ya. Bahwa segala sesuatu itu memang kita harus berkiblat kepada Al-Quran. Ditekankan di sana apapun yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Harus uh, pedoman kita adalah Al-Quran. Tetapi ada satu keyakinan bagi kita juga sebagai seorang muslimah. Memang kita yakin bahwa Allah tuh sudah memberikan jalan yang benar bagi kita. Sehingga kemudian ada satu malu bagi hati kita pada saat kita berdoa. Banyak sekali permintaan kita mengenai dunia kita. Tetapi akhirnya itu kita buang. Dengan ada perkataan bahwa saya yakin... Sebelum saya meminta Allah tahu hati saya. Tetapi pada saat saya mengakhiri doa, pada saat kita melakukan solat atau kewajiban kita, selalu ada penekanan bahwa ya Allah, apa yang saya jalankan, uh, lillahi taala dan inna lillahi wa inna lillahi rojiun. Saya kembalikan kepada Allah. Tetapi ya Allah, apa yang saya jalankan, mudah-mudahan berkah bagi kami semua. Nah, boleh tak kita tidak meminta, tetapi kemudian ada kembali di ujungnya, mudah-mudahan saya keberkahan saya dapatkan, gitulah. Itu gimana nih pak? Sebenarnya itu sudah minta. Iya makanya tahu kan? Nah, kan jadinya. Ah, jadi sekarang begini ada satu hal yang kita perlu luruskan. Tuhan itu senang kalau anda minta. Bukan cuma minta, Tuhan senang kalau anda mendesak. Jangan pernah berkata jika engkau berkenan, minta meronta. Saya mau begini. Seakan-akan memaksa karena walaupun anda maksa nanti tetap memaksa. Ya kan itu itu eh, jadi kita eh, minta Tuhan salah satu sifatnya karim karim itu salah satu aspek dari kata karim itu dia kecewa kalau anda tidak minta padanya terkadang Tuhan menjatuhkan suatu cobaan kepada orang karena dia harap orang itu berdoa jadi jangan pernah malu berkata eh, berdoa, nah doa bisa macam-macam bentuknya bisa anda ucapkan saya mau ini bisa, anda tidak ucapkan, tapi keadaan anda menunjukkan bahwa anda minta, saya beri contoh dalam kehidupan sehari-hari ada orang di jalan, lumpuh duduk, begitu di jalan tidak ngomong anda kasih apa dia minta dia tidak ucap sesuatu Tetapi keadaannya Menunjukkan bahwa dia butuh Dia minta anda kasih Begitu kita dengan Tuhan eh, Nanti ada ada hadis Menyatakan Man syagalahu zikri an du'ai Ataituhu afdolama u'ti atsailin siapa yang disimukkan oleh mengingat kepadaku sehingga dia tidak bermohon lagi saya beri dia sesuatu yang lebih hebat lebih baik daripada orang-orang yang minta ya kan saya kira begitu jadi itu itu permintaan itu dan harus minta sebanyak-banyaknya kalau bisa minta sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya sebaik ya. karena belum tentu yang banyak itu baik, baik nah, saya kira... kita sampai pada kesimpulan kita kesimpulan, pak berbagari membaca untuk melihat beberapa kesimpulan di sini baik baik baik baik baik baik baik yang pertama kesimpulan kita tercelah tercela siapa yang menghimpun gemerlapan duniawi jika mengakibatkan kelengahan. Himpunlah sebanyak mungkin tapi jangan lengah. Tercela yang menghimpun tapi lengah. Setiap muslim hendaknya tidak membatasi kegiatannya hanya pada yang bertujuan duniawi tetapi menggabungnya dengan tujuan ukhrawi. Menggabung Jangan akhirat aja terus Tidak ada dunia Tidak, gabung dunia akhirat Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala menyukseskan Sesuai kehendaknya Usaha siapapun yang sesuai dengan Hukum-hukum yang ditetapkannya Allah menyukseskan Siapa yang dikehendakinya sesuai dengan itu Kendati dia tidak beriman Kendati dia tidak beriman Dia sukseskan Ketiadaan imannya nanti akan berdampak buruk baginya di akhirat Itu tadi yang saya terangkan Yang ketiga Syarat yang ditetapkan Allah untuk memperoleh ganjarannya di akhirat adalah keimanan dan ketulusan beramal Siapapun yang tidak memenuhinya Muslim atau non-muslim Maka amal-amal baiknya tidak berdampak baik Kecuali di dunia di akhirat, turus Yang ketiga, yang selanjutnya Jangan menduga bahwa kekufuran Mengundang cepatnya siksa Ada orang kufur, durhaka Jangan duga bahwa pasti itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan agar tidak terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di aneka negeri dan tempat. Mereka diulur dengan beransur-ansur ke arah kebinasaan dengan dan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Oh itu salah satu contohnya koruptor itu, waduh sudah ini sudah ini diulur terus dianggap akhirnya plak jatuh. Bisa jadi jatuhnya di akhirat nanti. Selanjutnya ber beraneka ragam bukti yang mendukung kebenaran Nabi Muhammad Bermula dari kepribadian beliau Lalu kehadiran Al-Quran yang beliau sampaikan Serta kesaksian kitab-kitab suci sebelumnya Selanjutnya orang-orang yang sesat dan menyesatkan orang lain di akhirat kelak Akan menjadi orang yang paling merugi Paling sengsara dan tersiksa Betapa tidak padahal telah menyatu pada diri mereka segala faktor kerugian Apalagi mereka menduga bahwa apa yang mereka lakukan adalah baik Dan dapat mengantar kepada kebahagiaan Tetapi ternyata sebaliknya itu orang yang paling, kalau dia tahu bahwa dia salah Dan di hari kemudian dia mendapat siksa Itu tidak terlalu kecewa itu. Ini dia, kira dia semua beramal baik Dia semua mengharap itu nyata-nyata Eh, itu eh ada, ada salah satu orang yang paling besar penyesalannya di akhirat itu koruptor. Kenapa? Dia kumpul uang, ya toh, meninggal, uangnya jatuh pada eh, katakalah ya dia serahkan di dunia, yang dia serahkan kepada anaknya, anaknya baik, dia bersedekah kiri kanan. Hah? Ini di hari kemudian dia akan bilang, saya yang cari duitnya saya tersiksa. Itu duit dia warisi dari saya Dia mempunyai pendapat kebaikan Itu yang paling merugi di akhir dia Saya kira itu Baiklah, Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara ini Pak, terima kasih atas pelajaran yang begitu berharga Terima kasih Mbak Arjeti, Mas Sadri, juga Ibu-Ibu Majelis Taklim Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda Semoga perjumpaan kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua Sampai jumpa lagi besok Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah.